Assalamualaikum Sudarlun, Berita Malam edisi hari ini, Kamis 6 Oktober 2016, dibacakan Ardiansyah. Warga demo kantor Bupati Aceh Utara protes pengelolaan ATBG. Kantor desa Panton Makmur Aceh Jaya hangus di lalap api. Dua pria terluka parah dibacok saat bentrok di proyek PLN. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lawaser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lhokseumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Udarlun puluhan warga desa Cotkupo, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara, kami siang berdemo ke kantor Bupati Aceh Utara. Mereka meminta Pemkap Aceh Utara mengaudit APBG Cotkupo 2015 karena pengelolaannya tidak transparan. Warga juga meminta Bupati Aceh Utara menghentikan gesi Cotkupo-Tarmizi dari jabatan. Warga mulai mendatangi kantor Bupati Aceh Utara pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat setelah berkumpul di halaman Masjid Agung Islamic Center Loks Mawe. Mereka membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan kalimat protes terhadap gesi Corkupo. Mereka meminta aparat polisi memanggil aparat desa Corkupo guna pengusutan dugaan penyelewengan dana desa. Warga juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap gesi. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Koordinator Aksi, Marbawi, mengatakan pencairan dana desa dan pengelolaan telah menuai protes masyarakat karena tidak transparan. Tidak lama berorasi asisten satu bidang pemerintahan Pemkap Aceh Utara, Anwar Adlin, menemui mereka. Setelah mendengar penjelasan pejabat Aceh Utara, warga meninggalkan kantor bupati. Berlun kantor desa Pantor Makmur Kecamatan Kerungsabi Aceh Jaya Kamis dini hari hangus di lalap api. Diduga kantor desa sengaja dibakar oleh orang tak dikenal. Sebab saat peristiwa terjadi, listrik dalam kondisi padam. Gesi Panton Makmur Zain Navar mengatakan saat kantor gesi terbakar, warga mengetahui kejadian itu langsung melakukan upaya pemadaman dengan menyiram air menggunakan ember. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sebab api terlebih dahulu membesar dan menguasai seluruh bangunan. Meski armada pemadam kebakaran sempat datang ke lokasi, namun bangunan kantor gesik tidak dapat diselamatkan. Kebakaran ini terjadi saat listrik dalam kondisi padam. Semua dokumen penting menyangkut dengan desa, hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, Camat Kerungsabe, Fajri, berharap pihak kepolisian menyelidiki kasus kebakaran kantor desa Panton Makmur. Jika benar kantor desa Pantor Makmur dibakar orang tidak bertanggung jawab, polisi harus segera menangkapnya. Sedarlun dua orang terluka parah terkena sabutan senjata tajam dalam bentrok antar pemuda di desa petangguhan kecamatan Galang Deli Serdang Sumatera Utara, Rabu Malam. Dari informasi yang berkembang, perkelahian massal disebabkan saling klaim sebagai penguasa wilayah. Kedua korban yang mengalami luka bacok bernama Beni Purba, 32 tahun, dan Mardiansyah, 29 tahun. Korban masih terbaring lemah di rumah sakit Grand Medistra, Lubuk Pakam, Deliserdang. Kedua warga desa pisang pala itu dilaporkan mengalami luka serius karena sabetan benda tajam yang menyebabkan dampak fatal di lengan dan kepala. Bentrokan ini terjadi persis di lahan sebuah proyek milik PLN. Warga mengatakan korban datang ke lahan itu untuk menegaskan jika kelompoknya sebagai pengawas pengerjaan proyek tersebut. Namun klaim itu tidak diakui kelompok lain yang terlebih dahulu menguasai lahan proyek. Keributan pun terjadi. Dua korban habis dipukuli berujung pada pembacokan. Bentrokan ini sempat meluas karena kelompok penyerang ikut merusak rumah Kepala Dusun 5, Desa Petangguhan. Akibatnya hampir seluruh kaca jendela pecah. Sementara potongan kayu dan batu berserakan di teras rumah. Bentrokan tidak berlangsung lama karena polres Deliserdang turun, segera turun ke lokasi. Derlun Jalan Bukit Hijau, kawasan kompleks perkantoran Pemkap Aceh Baradaya di desa Kedepaya, kecamatan Blangpidi mulai mengalami kerusakan. Penyebabnya diduga karena menjadi lintasan dam sarat muatan bahan material tanah timbun yang diambil dari tebing pegunungan lokasi belakang Mapolres. Dari pantauan di lapangan, titik kerusakan terjadi di permukaan badan jalan beraspal tidak jauh dari Simpang 3 masuk ke kantor bupati atau jalan Bukit Hijau arah gedung DPRK Abdiya. Di lokasi ini badan jalan turun dan terdapat lubang dengan diameter 50 cm. Karena lubang ini rawan terprosok dan dapat menimbulkan kecelakaan, masyarakat memasang tanda bahaya ala kadarnya masyarakat desa kedepaya menyebutkan kerusakan jalan terjadi karena sejumlah dam terk mengangkut bahan material tanah timbun kebutuhan proyek pembangunan di Abdia selain melebihi tonase sebagian tanah yang diangkut juga berjatuhan di jalan karena itu pihak terkait diminta meneribkan dam truk tersebut sehingga kerusakan jalan tidak bertambah parah Anda sedang mendengarkan berita utama serrang di Derun abrasi pantai di Biren terus meluas. Bahkan belasan rumah warga terpaksa dipindah agar tidak diterjang abrasi. Abrasi juga mengancam dan jalan. Untuk mengatasi abrasi, Pemkab Biren harus membangun breakwater atau pemecah ombak. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Biren, Insinyur Jafar mengatakan, panjang garis pantai Biren mulai dari Samalanga hingga Gandapura mencapai 69 km. Hampir 50 km terjadi abrasi sejak 3 tahun terakhir. Abrasi yang cukup parah terjadi di kawasan Samalanga, Jenip, Pedada, Bate Timoh Jempa, Jangka, Kuala Cerape, hingga ke perbatasan Krungmane, Aceh Utara. Jafar menambahkan bupati dan lembaga terkait sudah melihat langsung abrasi serta dampaknya. Petambak, nelayan dan masyarakat pesisir mengalami kerugian yang besar. Sarana jalan ikut rusak dan fasilitas umum seperti tempat pendaratan ikan juga ambruk. Hingga saat ini abrasi masih terjadi ketika ombak besar. Diharapkan ada pemasangan batu pemecah ombak di sepanjang pantai. Zarlun Polsek Langsa Barat dan BNN Kota Langsa Kamis pagi mengamankan 31 batang pohon ganja yang ditanam di dalam pot bunga dan polibet di kawasan Tambak Dusun Islah, Gampung Lokbani, Kecamatan Langsa Barat. Tanaman ganja itu sengaja ditanam pemiliknya berinisial FA 30 tahun yang saat ini masih diburu polisi. Kapolsek Langsa Barat AKP Salmidin mengatakan awalnya polisi mendapat laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seorang warga berinisial FA menanam ganja. FA sengaja menanam ganja di lokasi tambak Gampung Lobani agar tidak diketahui aparat. Ternyata saat dilakukan penggebekan oleh Polsek Langsa Barat dan petugas BNN Kota Langsa, pelaku FA sudah tidak berada di tempat. Ia diduga terlebih dahulu mengetahui kedatangan aparat sehingga berhasil kabur pemilik ganja tersebut masih dalam pengejaran pihak kepolisian AKP Salmidin juga mengatakan untuk menuju lokasi tambah ikan dan udang lokasi yang ditanami ganja tersebut aparat harus menempuh jalan kaki karena tidak bisa dilalui kendaraan sebanyak 31 batang ganja dengan tinggi 30 hingga 50 cm telah disita dan diamankan ke Mapolsek Langsa Barat. Darlun Sarpol PP dan WH Kota Langsa mengamankan 17 orang siswa SMA dan SMP kamis pagi karena bolos sekolah dan kedapatan nongkrong di salah satu warung kopi pada saat jam belajar. ke-17 orang siswa dari tujuh sekolah berbeda ini mendapat pembinaan dan menandatangani surat perjanjian untuk tidak membolos. Kasarpol PP Kota Langsa Maimun Sabta mengatakan pihaknya selama ini sering mendapatkan banyak laporan siswa yang bolos atau tidak ke sekolah saat jam belajar. Mereka memilih nongkrong di warung kopi dan tempat-tempat tertentu, bahkan terang-terangan di tempat umum. Atas laporan masyarakat itulah, tim Satpol PP dan WHA melakukan razia. Petugas berhasil mengamankan 17 siswa SMA dan SMP di salah satu warung kopi di pusat Kota Langsa. Selanjutnya, ke-17 siswa yang bolos diangkut ke kantor Satpol PP untuk pendataan dan pembinaan. Saat berada di kantor Satpol PP dan WH Ke 17 siswa mendapat pembinaan berupa bimbingan wawasan kebangsaan Dengan tujuan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Mereka juga diminta untuk membuat surat perjanjian agar tidak membolos lagi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaiskian, Berita Malam edisi Kamis 6 Oktober 2016. Berita pagi Serambi FM bisa dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.sramdfm.com, follow juga Twitter at SeramDFM. wassalam.